Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala meminta pemerintah segera menyerahkan pengelolaan listrik ke pihak swasta. Dia menilai PLN sudah tidak bisa diharapkan lagi mengatasi krisis listrik. Pasalnya kondisi PLN terus menerus merugi dan pemerintah juga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun pembangkit baru. Terkait kondisi itu, Pusat Studi Kebijakan Publik juga mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan subsidi listrik yang lebih mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan tidak lagi memberikan monopoli penyediaan listrik kepada PLN. Pusat Studi Kebijakan Publik menilai jika tetap mempercayakan PLN sebagai penguasa tunggal penyelenggaraan listrik, maka masalah listrik tetap tidak akan terselesaikan. Untuk membicarakan masalah ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, hingga saat ini apakah sudah ada investor swasta yang benar-benar akan mengimplementasikan pengelolaan listrik di Indonesia? Ya, belum ada, karena implementasinya juga belum ada. Dan yang kedua tentu saja orang itu masih melihat undang-undang baru itu bagaimana pelaksanaannya. Kan ini misalnya contoh-contoh dulu yang betul-betul swasta itu juga mau ya karena sekarang ini kan swasta ini juga yang undang-undangnya kalau terluyu tetap mesti jual listriknya melalui kepada PLN juga transmisinya karena PLN yang punya jadi ini semua dalam pelaksanaannya itu masih belum clear gitu dan ini yang saya pikir mesti di clearkan cepat tapi memang swasta Harus dikasih kesempatan. Tak? Saya pikir untuk menjadi juga apa uh, saingan daripada pemerintah. Karena kalau ndak saya pikir monopoli PLN ini membuat dia tidak efficient semua. gitu Nah, sebenarnya pengelolaan listrik di Indonesia itu menguntungkan atau tidak, Pak? Iya, sampai sekarang kalau karena ndak untung, maka itu orang enggak pernah datang kan? Ya yeah, to, karena semua mesti melalui PLN, karena monopoli PLN. Dan PLN biasa mempersulit, supaya orang itu tidak investasi, supaya dia tetap monopoli. Begitu. Itu yang terjadi selama ini. Bagaimana dengan di luar negeri? Apakah investor swasta yang mengelola listrik berhasil mengeruk keuntungan, Pak? Iya, yeah, orang semua banyak swasta investasi di semua negara lain, toh. kenapa dia bisa untung? Karena itu semua jangka panjang, kan? Tapi si kita ini tidak bisa untung, karena daripada diganggu-ganggu PLN, kalau lu mesti menjual lu punya listrik, sama PLN, you begin you have jadwal ke pabriknya sendiri untuk apa ngemikir Demikian Sofyan Wanandi, saya Dona Oriza